Mohon tea sudah uh, panitia semuanya sudah ngerti aturan mainnya. Mas Silo Maturzuun sudah memberikan masukan kepada kita semuanya nggih. Yeah. Oke, okay, lagu yang pertama kita sampaikan dulu. Lagu yang pertama ada Satu Hati Sampai Mati bersama Devika Maharani. Terima kasih lagi buat ibu-ibu dan remaja putranya cakep-cakep.